Artis yang satu ini asli kelahiran kota sejarah Mojokerto Dari bumi palapa dia dilahirkan Sudah cantik tergolong artis mudanya Jawa Timur Ada kompak Community, Ada ramayana juga ada Dewi Soteng Siapa dia kalau bukan Jihan Audi Njuba Selamat semuanya semuanya Polisi 你们。 Di kanan-kiri Aku baca kaca Matai damai sia Siap ikan Siap I'm not biasa oke